Puasa adalah ibadah kepada Allah Ta'ala Dengan menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkannya Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari Ibadah puasa mensucikan dan membersihkan jiwa Dari segala perbuatan dan perkataan yang tercelah Tubuh kita juga menjadi sehat